Ya Salman, udah mulai nih Yuk Tunggu kakak Ucapkan masa saat bertemu teman Kita doakan diberi keselamatan Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya tidak mencintai episode Sama-sama berikutnya Assalamualaikum